Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzziah yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amaziah. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya ia mencari allah selama hidup zakaria yang mengajarnya supaya takut akan allah dan selama ia mencari tuhan allah membuat segala usahanya berhasil maka majulah ia berperang melawan orang-orang filistin dan membongkar tembok Gad, iapne dan asdod lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzziah. Namanya Termasyur, sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar Uziah mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzziah mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Ye'yal dan penata usaha Ma'aseya di bawah pimpinan Handanya salah seorang Panglima Raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu, seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka, terdapat satu bala tentara. Terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perak, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah Ia menjadi kuat, Ia menjadi tingi hati, sehingga Ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam azarya mengikutinya dari belakang. Bersama-sama 80 imam Tuhan, Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzziah Dan berkata kepadanya, Hai Uziah, Engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun Yang telah dikuduskan, Yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini. ...karena Engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah... ...karena hal ini. Tetapi Uzziah, ...dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, ...menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, ...timbullah penyakit kusta pada dahinya... ...di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam Kepala azarya, dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit pusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzziah sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzziah, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzziah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya, di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia.